Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau muslim yang berahmati Allah SWT Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan Pembahasan tentang pelajaran Bahasa Arab Bagian yang kedua Pada kesempatan ini kita akan membahas Beberapa istilah-istilah dasar Di dalam Bahasa Arab Ikhwatiullah Rahimani Warahimukumullah Dalam ilmu ka'idah Bahasa Arab Ada beberapa istilah yang harus kita pahami. Di antara istilah ini adalah, yaitu yang pertama al-kalam atau disebut juga dengan al jumlah al mufidah Apa yang dimaksud dengan al-kalam? Al-kalam adalah suatu susunan dari kata-kata, ya dalam bahasa Arab, yang menunjukkan suatu makna yang sempurna, ya. Dan susunan kalimat ini atau kata-kata ini ...adalah menggunakan bahasa bahasa Arab. Jadi kalau dalam bahasa kita, kita mengenal. Ya, ada istilah kalimat yang sempurna. Ya, ada subjek, predikat, objek. Ya, atau yang semacamnya. Maka ini dalam bahasa Arab disebut dengan Al-Qalam. Ya, atau Al-Jumlah Al-Mufidah. Kemudian para ulama bahasa Arab membagi Al-Jumlah atau al kalam tadi menjadi dua macam. Yang pertama adalah jumlah ismiyah yaitu suatu kalimat yang diawali dengan isim. Ya, isim itu apa? Isim adalah kata-kata benda. Kemudian yang kedua disebut dengan jumlah fi'liah, yaitu kalimat yang diawali dengan apa? Dengan fi'il. Jadi kalau ada suatu kalimat diawali dengan fi'il atau kata kerja, maka dalam bahasa Arab itu dinamakan dengan apa? Yaitu jumlah jumlah fi'liah. Nah. Kemudian yang berikutnya. Istilah yang juga penting untuk kita pahami, yaitu isim atau kita sebut al ismu Isim. Apa itu isim? Adalah kata yang menunjukkan suatu makna, ya, dan tidak berkaitan dengan waktu. Dia bisa menunjukkan kepada manusia, ya, atau hewan atau tumbuhan, benda mati, sifat atau kata kerja yang dibendakan. Ya, jadi isim ini kalau bahasa kita kita kenal dengan istilah kata kata benda. Kemudian yang berikutnya adalah istilah alfi'lu, fi'il. Apa yang dimaksud dengan fi'il? Fi'il adalah suatu kata yang menunjukkan makna dan memiliki latar belakang apa? Latar belakang waktu. Jadi dalam bahasa Arab ya, namanya kata kerja atau fi'il ini bisa menunjukkan waktu ya atau dia memiliki latar belakang ya background waktu. Ini tentu berbeda dengan bahasa Indonesia, ya kan? Kemudian yang berikutnya juga perlu kita perhatikan bahwasanya fiil ya atau kata kerja ini uh, berbeda dengan isim tadi. Karena apa? Isim tidak berkaitan dengan waktu, ya. Adapun fiil dia bisa berkaitan dengan waktu, yaitu waktu lampau, masa lalu, ya telah berlalu, atau waktu sekarang atau akan datang. Kemudian istilah yang berikutnya adalah al-harfu atau huruf, ya. Nah, huruf dalam istilah kita sekarang ini berbeda dengan huruf ya yang biasa kita kenal dalam bahasa Indonesia ya huruf a sampai z ya. Ya, kalau bahasa Arab kita kenal ada namanya huruf hijaiyah ya kan alif sampai ya nah, tapi yang kita maksud di sini bukan huruf itu yang kita maksud di sini adalah suatu kata yang menunjukkan makna dengan jelas ketika dia disertakan atau digandengkan dengan kata yang lain ya kita bisa menyebut dalam bahasa Indonesia seperti misalnya kata depan nih ya kan menuju atau kepada dari ya, dan semacamnya ya bisa kita katakan itu kata depan atau kata apa penghubung nah ini disebut dengan apa huruf ya nah berkaitan dengan isim dan fiil tadi kita katakan bahwasanya ada perbedaan ya antara isim yaitu kata benda dengan apa dengan fiil apa letak perbedaannya di antaranya yang pertama, isim atau kata benda itu bisa diakhiri dengan kasroh. Jadi bisa dikasroh akhirannya. Ya. Dibaca i atau in. ya Apa kan. tetapi kalau fiil atau kata kerja dalam bahasa Arab ini tidak bisa dikasroh akhirannya. ya Fiil tidak bisa dikasroh. Adapun isim juga, ya di antara perbedaan yang lainnya, isim bisa diakhiri dengan tanwin. Sedangkan fiil tidak bisa di tanwin. Jadi kalau fiil itu tidak boleh ditanwin. Jadi kalau kita membaca kitab gundul misalnya, maka jangan sampai ya fiil kok akhirnya ditanwin itu salah. Kemudian yang ketiga, isim bisa diawali dengan alif lam, al ya kan. Misalnya kita katakan al-ustad, al-kitab ya kan. Al masjid dan semacamnya adapun fiil tidak bisa di, diberikan alif alif lam. Kemudian juga tadi sudah kita sampaikan, isim tidak berkaitan dengan waktu adapun fiil berkaitan dengan waktu. Nah dari keterangan-keterangan tersebut kita bisa simpulkan bahwasanya dalam bahasa Arab Maka kata itu terbagi menjadi tiga, yaitu isim atau kata benda, kemudian apa fiil atau kata kerja, dan yang ketiga adalah harf atau kata huruf atau kata apa kata penghubung. Ikhut ibla rohimani warahimukum wah. Kemudian satu hal yang perlu kita perhatikan ada beberapa istilah yang berbeda ya antara bahasa Indonesia atau bahasa Arab dengan bahasa Arab yaitu misalnya dalam kaidah bahasa Arab kata itu disebut dengan istilah al kalimah jadi kalau disebutkan al kalimah itu maksudnya apa kata yang tadi kita katakan ada isim ada fiil ada huruf itu adalah apa al kalimah atau kata. Jadi al kalimah apa artinya kata. Jadi al kalimah itu artinya kata. Kemudian juga bagaimana dengan istilah kalimat dalam bahasa Indonesia ya kan? Nah dalam bahasa Indonesia ada istilah kalimat. Kita katakan tadi misalnya kalimat sempurna. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu kita kenal tadi dengan istilah apa? al jumlah ataupun al kalam. Ya. Al jumlah atau al kalam itu adalah satu kalimat yang sempurna. Kemudian jadi juga sudah kita singgung, kalau ada suatu kalimat ya, atau al-jumlah yang diawali dengan isim, maka dinamakan dengan istilah jumlah apa? Jumlah ismiah. Misalnya yang sering kita baca dalam surat al-fatihah, apa? Alhamdulillahi alamin, Ya, segala puji bagi Allah, Rabb seru sekalian alam, maka itu namanya adalah jumlah apa? Jumlah ismiah. Kemudian jumlah atau kalimat yang diawali dengan fiil disebut dengan jumlah apa? Jumlah filia, ya. Seperti ayat misalnya, koda aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Maka di situ diawali dengan fiil yaitu kata aflahal. Beruntung. Koda aflahal mu'minun itu disebut dengan jumlah apa? Jumlah filia, ya. Saya kira itu mungkin yang bisa kita bahas sedikit mukodimah, ya. Berbicara tentang beberapa istilah dasar dalam ilmu bahasa Arab ya tadi apa saja kita sudah mengenal ada apa al-kalam yaitu kalimat sem sempurna kemudian ada apa al isim, isim yaitu kata benda kemudian al-fi'lu atau fi'il yaitu kata kerja kemudian al-harf atau huruf itu adalah apa? kata penghubung Kemudian kita juga sudah mengenal ada istilah yang disebut dengan apa jumlah ismiyah dan ada juga jumlah fi'liyah. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.